Waktu terus berjalan Tanpa sadar diriku Sampai di ujung waktu Menoleh ke belakang Tak ada satupun yang terasa sia-sia Bukan air mata pilu yang terbit di ujung mata Tapi haru Berdiri di ujung waktu Ku ucapkan selamat tinggal Terakhir dariku Tapi bukan akhir cerita Melainkan Awal mula bagi cerita setiap kita Dirimu Melodi Sinar mentari yang menjadi sihir musim sami Selurut kota dan semua orang jadi bercahaya Angin yang berhembus pun tanpa sadar membuatku Bersenandung sendiri disini Favorit song kita berdua yang lama tersimpan Nandena